Pak Iono, silakan Ya,、uh, selamat siang Siang, silakan Pak Ini p e n y e b a k a n ya, adanya human error yang tinggi Dan kesalahan itu adalah dari bukan saja dari manajemen Tapi juga dari SDN yang ada Bagaimana lah, u m n itu isinya banyak yang orang-orang tidak -orang qualified Termasuk mestinya yang itu banyak dari parpol dan sebagainya membangun republik yang seperti ini inilah akhirnya berakibat fatal dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi menimbulkan kerugian kepada bangsa dan negara dan ini di semua serata kalau kita a m a t i ya dan bagaimana kereta api itu bisa menciptakan layanan yang nyaman, aman dan murah tetapi sekarang kelihatannya itu dikomersialkan banget kereta api sehingga harganya terkadang dengan pesawat terbang kalau kita dari Jakarta ke Surabaya、eh, lebih mahal kereta api dan kemudian yang menjadi masalah adalah ya manajemennya mengatakan nah ini adalah pasar bebas lalu dia tidak menyadari bahwa republik ini adalah republik untuk m e l a y a n i publik bukan artinya negara swasta begitu ya, jadi didasari oleh nasionalisme dan semangat kebangsaan, kalau yang sekarang ada ini arahnya ke sana jadi pejabat-pejabat kita itu mentalnya adalah bagaimana menyerahkan semua yang ada di Republik ini ke p a s a r berbahagia ya baik, terima kasih Pak Iono kita sudah menangkap maksud Anda Pak Henry, s e l a m a siang s i l a k a n Pak Ya, saya mendukung sekali p e n d a p a t p a p a t pertama tadi, itu benar itu pejabatnya pejabat politik semua, kerjanya n g g a k tahu apa-apa Tahu-tahu bikin peraturan, bikin pintu koboi Gerbongnya itu diperbanyakin dulu Diperbaikin yang lama-lama Ada berapa duit n g g a k mungkin negara n g g a k mampu perbanyakan gerbong p a s waktu lebaran Udah siap gerbong untuk ditambah Kalau waktu tidak ada、uh, season yang tinggi Dikurangin gerbong Disimpan yang baik Itu yang benar Mereka n g g a k punya sistem Orangnya n g g a k bisa kerja semua Pakai pintu koboi Mau n g g a k masyarakat kita itu Sebenarnya mau naik di atas itu Karena mereka atau uangnya kurang atau tempat duduk pun di dalam masih penuh nggak bisa masuk gimana mau n a k mau bayar tempat duduk nggak ada berdiri aja susah mau bayar ya naik ke atas a j a sekalian itu b r e k g o pasang pintu koboi itu brengsek itu orang iya、yeah, baik